Hendra, selamat siang, silakan Selamat siang Silakan, Pak, ya Jangan dikasih tahu ya Nanti repot masalahnya Sebab k i y a n mau jadi agent asuransi semua lagi Dan kita pusing cari pasarnya nanti Demikian, terima kasih Pak Ali, selamat siang, Pak Ali, silakan Ya, selamat siang, Bu Ya. Ini saya nggak tahu nih, pemikirannya dari mana nih Latar belakangnya kemudian tujuannya untuk apa gitu dia buat seperti begini kebijakan kalau dia benar-benar mau fair ya, kalau namanya Bapak Ketua ini benar-benar fair jangan hanya untuk agent yang dia harus kasih tau komisinya berapa broker pun dia harus kasih tau ke nasabahnya itu baru fair karena hidupnya agent dari broker itu semua dari komisi, mana mungkin sekarang kalau kita udah kasih tau komisinya misalnya komisinya 20% ya kan, masa Dengan dia tahu 20% Yaudah dah kalau gitu Koopisinya bagi saya Diskonnya jadi tinggal 5% Ya hidupnya dari mana e Agent atau broker itu Masa dia n gak bisa mikir seperti begitu Makanya saya bilang Kalau dia benar-benar mau fair, mau adil Berlakukan sama untuk broker juga Nah itu baru namanya ketua b a p a k p a k e l k a Terima kasih b u Terima kasih p a Halo Ibu Eli、Hah? Ya s i l a k a n Pak kalau menurut saya Harusnya tidak, tidak bisa Pak Karena kalau kita kasih tahu Itu kan persepsinya orang kan lain-lain ya. ya Tentang komisi sama aja Kayak orang dagang, kayak orang bisnis Atau setiap kali keuntungan harus disampaikan Yang penting kan kita sampaikan Sesuai dengan apa yang menjadi haknya a p a kebaikannya, keuntungannya untuk, untuk komisi ataupun itu kan itu intern kan Pak Itu kan sangat riset sih Kalau kita udah sampaikan kan bisa やっぱり。<Yeah. S 1> banyak m a s u が a s ご r い n し i Jadi yang apa dia masukkan, dalam k e b u n jangka waktu setahun, setengah tahun, itu ada hasilnya. Jadi mungkin、uh, supaya komisi, para agensi itu diperkecilkan supaya、uh, calon nasabah lebih banyak lagi. Sama juga itu supaya saling melindungi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Teddy. Kita beralih ke Pak h e l m i Halo. Halo, selamat sore, Pak. Menurut saya, p a ya, k i e dapat dengan itu yang pertama ya n g namanya kita bisnis kita nggak perlu memberitahukan semuanya. Yang penting apa yang kita jelaskan itu sesuai dengan kebutuhan calon klien kita Pak. Jadi bukan masalah komisinya yang p e d e b a t k a n Kalau bapak bapak m k mau, mau ikut campur semuanya dalam hal ini repot dong Pak bisnis. nanti besok-besok kalau ada orang dagang yang lainnya juga mereka mau tahu berapa harga pokoknya, berapa untungnya dan sebagainya mau jadi apa-apa seperti itu s e l a g a t i b a t i a Pak Harian t o h a l o iya s o、uh, r e saya setuju tuh、hmm. dengan apa,、uh, Bapak Pak Melka karena、uh, saya merasa sebagai pelanggan asuransi merasa banyak yang tidak jelas ya mengenai apalagi unit link gitu Itu banyak sekali biaya-biaya yang timbul Nah itu krimi tahun pertama kedua tuh Kita uang-uang uang yang kita store tuh Banyak sekali dipotong Untuk komisi gitu Jadi harus saya setuju、uh, Itu harus diatur kembali Terima kasih Terima kasih Pak a r y a n t o Ada Pak Cipto, halo y a iya Ya, uh, yes, <Yeah>. I have to do something. I have to do s i m e t h i n g I have to do something. I have to do something. I have o do s o m e t h i n I have to do something. I have to do s o m e t h i n の I have to do something. I a v e to do something. I have to do something. I の a v e to do something. I have to do something. I have to do something. I have to do something. I have to do something. I h a e to do s o m t h i n g I have o do s o m e t h i n